بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Merupakan Perkara yang menjadi Dibutuhkan sangat Dalam kehidupan Perkara yang tidak bisa dipisahkan dalam segala aspek dan sisi kehidupan kita berpengaruh dan menentukan yang lainnya adalah keamanan rasa aman Yang didambakan Oleh setiap insan Hal ini Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Telah menjanjikan di dalam Quran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 Laiyushriku Nabi Shayaa, Omengkafar abadah dalikah, faula ikahumulfasikun. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal saleh, akan Allah jadikan mereka khalifah di muka bumi ini, seperti Allah jadikan umat sebelum mereka dan Allah teguhkan agamanya yang telah Allah ridai untuk mereka dan akan Allah gantikan rasa takut mereka dengan keamanan rasa aman sehingga mereka beribadah kepadaku gott Allah dan tidak menyekutukan aku dengan yang lainnya dan barang siapa yang kufur Setelah itu mereka lah orang-orang fasik. Artinya rasa aman yang kita dapati tidak ada yang kita risaukan. Orang aman dalam nyawanya aman. Pada kehormatannya aman Pada anak istrinya aman Pada harta bendanya Itu minnah Kenikmatan yang Allah anugerahkan Kepada mu'minin Suatu kenikmatan besar Yang wajib Untuk mereka sadari dan mereka syukuri Pemberian Dan anugerah dari Allah kepada mereka Demikian pula Apa yang Rasulullah SAW sebutkan Di dalam hadis Usikum bitaqwa Allah Wasam'i wa ta'ah wa in ta'ammaru alaykum abd fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katiran wa alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyyin tamassaku biha Di hadapan seluruh para sahabatnya, Rasulullah berikan wasiat berharga. Aku wasiatkan kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk selalu taat dan mematuhi pemimpin-pemimpin kalian pemerintah walaupun yang memerintah kalian itu seorang budak karena yang hidup setelah aku dari kalian akan melihat perselisihan yang banyak maka saat itu untuk kalian selamat pegang berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah para kulafa ur-rasyidin al-mahdiin pertahankan itu gigit dengan gigi gerahang kalian dan jauhi oleh kalian segala perkara yang baru dalam agama yang tidak dicontohkan Rasul dan para sahabatnya artinya keamanan kedamaian dalam negeri tidak bisa dipisahkan dari ketaatan seorang muslim dan umat ini kepada pemerintahnya dan itu berkaitan erat dengan taatnya mereka sabarnya mereka akan membuahkan kedamaian dalam hidupnya, keamanan dalam negerinya, sebagaimana wasiat yang Rasulullah sampaikan kepada para sahabatnya. Hadirin jamaah sekalian, wani rohmanie warahmatullah. Begitu pentingnya rasa damai. Rasa aman. Sehingga itu yang diminta. Doa. Para ambia kepada Allah Ta'ala. Allah sebutkan tentang. Nabinya dan. Kekasihnya Ibrahim. Alayhi salam. Doa beliau. Rabb jadilah ini beladan aman, arzuk alahum min al Man amana minhum Billahi wal yomil akhir. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman satu dan beri rizki kepada penduduknya buah-buahan dan yang lain bagi yang beriman dari mereka kepada Allah dan hari akhir. Dua. Artinya yang pertama dan diprioritaskan oleh Ibrahim alaihisalam adalah kedamaian. Rasa aman terlebih dahulu sebelum rezeki. Karena tidak akan bisa orang memperoleh rizki dengan baik Dan tidak akan bisa menikmati rizki itu kalau hidupnya tidak ada amannya Kalau mereka tidak damai Tidak ada nikmatnya sama sekali itu rizki Yang ada adalah malapetaka Alhamdulillah tapi dengan keamanan damai terasa nikmat itu rizki harta buah-buahan, makanan tempat tinggal dan yang lain-lain bisa mereka nikmati makanya yang pertama diminta oleh Ibrahim kepada Allah Rabnya ija'al haza baladan aminah jadikan negeri ini negeri yang aman sentosa oleh karena itu keamanan pula kedamaian dalam hidup kita tidak akan langgeng kecuali dengan syukur atas kenikmatan yang Allah berikan ini dan itu Allah ingatkan kepada Quraisy Arab seperti dalam Firman-Nya: "Kal ya Abu Dua Rabba Hadaal Bayt, Alladiat Amahum Min Juw, Wa Amanahum Min Khaw." Taklah mereka bersyukur dengan beribadah hanya kepada Allah, menuhankan hanya Allah, Allah yang beri mereka makan dari kelaparan dan Allah yang beri mereka keamanan dari ketakutannya saat melihat negeri-negeri di luar Mekah saat itu kacau balau banyak pembunuhan pembantaian kezoliman pembegalan, perampokan gak ada amannya dan haram Allah jadikan negeri yang aman makanya Allah ingatkan Quraisy, tidak ingatkah kalian dengan kenikmatan ini yang di luar kalian kalian tahu bagaimana pahit dan sulitnya hidup mereka gak ada amannya masing-masing terancam nyawanya, keluarganya, harta bendanya, kehormatannya. Ikhwati Allah, rahimani warahmatullah, kedamaian dan juga rasa aman. Dasar utama Yang sangat menentukan adalah iman dan tauhid Firman Allah dalam Al-An'am Faman amanah wa aslah Fala khawfun alaihim walahum yahzanun barang siapa yang beriman dan dia berbuat yang saleh setelah dia pun berbenah, membenahi maka tidak ada takut bagi mereka ketika ketakutan tidak ada yang ada adalah keamanan ketika ketakutan tidak ada yang ada adalah kedamaian Walau kaum aleihim, walau mihazanun dan tidak pula mereka bersedih. Di situlah letak kebahagiaan hidup. Maka iman. Akar dan penentu dari segalanya di dalam hadis termizi dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu an. Rasulullah SAW jika melihat hilal bulan beliau berdoa memohon kepada Allah. Allahumma ahlil hu bil yumn Wal iman Was salama Wal islam Rabbi wa rabbukallah Ya Allah Jadikan hilal ini Membawa untuk kami barakah Kebaikan Iman Keselamatan dan Islam Rabku dan Rabmu adalah Allah SWT Keduanya tidak terpisahkan Keselamatan Iman Dan itu mendatangkan barokah Jika ini sebab utama Yang kedua Dan berkaitan erat masih Adalah keikhlasan Dalam ibadah Kepada Allah Banyak Tunduk Dalam ketaatan Memperbanyak Ibadah kepada Allah dengan penuh ikhlas Karena Allah janjikan Dalam an-nur tadi yang kita baca Di depan Wa'adallahul ladina amanu Minkum wa'amilu salihat Al-ayah Al Al-ayah saksifanahum bil-ar Walau ibadjilanahum mimbak dikhaufihim Amanah untuk tergantikan rasa takut yang mencekam dengan keamanan, kedamaian yang Allah janjikan bagi mereka yang beriman dan beramal saleh. Orang yang beriman dan beramal saleh, itu yang Allah janjikan. Artinya harus ada pada mereka iman dengan segenap pengertiannya. Dan amalan soleh Seperti yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam Makanya di dalam hadis Ma'kil Ibn Yasar Rasulullah katakan Al-ibadah fil harj kahijratin ilayyah Ibadah di saat Harj Harj Fitnah Saat terjadi fitnah Saat terjadi gejolak Banyak pembunuhan Tragedi, pembantaian Di sana sini Perang dan maaf Ibadah di saat itu seperti hijrah Kepadaku Maknanya ulama sebutkan di saat-saat Seperti itu orang sering lalai dari ibadah Tersibukkan dengan fitnah yang terjadi Sehingga Terlalaikan pada dirinya sendiri Dari ketaatan dan amal soleh Di zaman-zaman fitnah seperti itu Kacau balau Ada orang yang masih ibadah Masih memperdulikan Mementingkan Ketaatannya Kepada Allah dan Rasulnya Itu sama seperti hijrah Kepada aku Rasulullah SAW sebutkan. Maka Ikhlas Memurnikan niat Memurnikan ibadah Hanya untuk Allah Dan tidak menyukutukannya dengan yang lain Nentu Kedamaian dalam hidup Kata Syekhul Islam Rahimahullah Kalau kamu perhatikan Yang terjadi Di alam ini Di negeri manapun Di waktu kapanpun Tidak akan terjadi kebaikan Kemakmuran hidup Kesuburan tanah, kedamaian, kebaikan semua dalam, dalam segenap arti kebaikan dan kemakmuran pasti sebabnya adalah tauhid dan iman. Ada tauhid, ada iman, ada amal saleh, ada ikhlas, maka di situ ada kedamaian dan kemakmuran lawannya pun demikian, tidak akan terjadi malapetaka, tidak akan terjadi bencana dan kejelekan dengan segenap maknanya, kerusakan, pembantaian, pembunuhan, kacauan, segalanya. Kecuali pasti sebabnya di situ ada kekufuran, ada kemusyrikan, ada kemaksiatan, kemungkaran Kalau itu secara umum Dalam skala besar Negeri Kata syakil Islam Maka begitu pula pada dirimu Pribadi Diri kita masing-masing Saat kita taat Kepada Allah, dekat kepadanya Iman, amal soleh Dikhlas Mutabah. Maka kamu akan dapat kebaikan Dalam kebaikan Rizkimu lancar, baik Kamu senang, hatimu lapang Saat kamu jauh dari Allah Karena maksiat Karena dosa, karena ini dan itu Kamu sedih Dadamu sempit Kamu gelisah Dan demikianlah Tauhid, ikhlas Bersamanya kemakmuran dan kebaikan Dosa, maksiat, syirik, kufur Bersamanya Kehancuran dan kejelekan Selalu bersama Perkara yang ketiga adalah doa Para ulama salaf Mereka katakan Ketika aku amati Pintu-pintu kebaikan itu Sangat banyak sekali Dari sholat, puasa, sedekah Dan yang lainnya banyak Dan ketika aku amati lagi Semuanya Di tangan Allah Allah yang tentukan Kalau bukan karena taufik dan hidayahnya enggak akan orang bisa mengamalkan semua itu Maka dari situ aku yakin bahawa Doa memohon kepada Allah kunci dari segala kebaikan Dia yang tentukan segalanya Ingin kamu mendapat kebaikan dunia dan akhirat Mintalah kepada Allah dengan penuh harap Dan doa Termasuk doa yang Rasulullah Ajarkan dibaca pagi dan petang hari Allahumma ini as'alukal Afiyah Fid dunya wal akhira Allahumma ini as'alukal afwa wal afiyah Fid dunya wal akhirah. Ya Allah aku memohon Kepadamu ampunan dan afiyah Diberi afiyah Afiyat keselamatan dunia dan akhirat Allahumma ini as'alukal afwa wal afiyah. aku mohon kepadamu ampunan dan afia tidini di dalam agamaku agar tidak terfitnah agamanya di saat banyak orang terfitnah agamanya sehingga rusak akidahnya hancur imannya terfitnah oleh syubhad yang begitu banyak Kodaan, syahwat, Avia di dini, wa duniaya, Avia terselamatkan, duniaku, wa ahli wa mali terselamatkan, Avia keluargaku dan harta bendaku orang butuh semua itu, terus banyak orang. Pada keluarganya tidak Merasa aman Sehingga yang itu Anaknya Terbunuh Istrinya begini Membuat dia sedih dan sempit Dadanya sulit untuk hidup Orang yang paling dia cintai Memohon kepada Allah Keselamatan dan afiah Hartanya berapa-banyak orang? Ditipu, dirampok, dicuri, butuh haziah, diselamatkan pada harta bendanya. Agar damai hidupmu, aman. Doa segala-galanya karena Allah yang tentukan. Semuanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Di Musnad dari Hadith Abu Sa'id Salah satu doa Rasulullah SAW Allahumastur auratina wa amin Rawatina Ya Allah tutupi aurat kami Jaga Dan amankan Rasa takut kami Hati kami beri kedamaian Beri rasa aman Doa Begitu banyak Rasul ajarkan Karena Allah yang menentukan segala-galanya Dia yang maha kuasa Keamanan Dan kedamaian Negeri Dalam hidup kita Tentunya perkara itu Erat kaitannya tidak bisa dipisahkan sama sekali terkait hubungan dan sikap kita seorang muslim kepada yang berkuasa, pemerintah Dan kalau kita amati Tidak ada satu kitab pun yang diwariskan oleh para ulama Islam Yang itu kitab-kitab akidah Dasar Utama dalam Islam Hampir tidak ada satu kitab akidah pun kecuali pasti membahas itu pentingnya dan wajibnya ketaatan kepada wulatul umur pemerintah yang ada menunjukkan itu pokok dasar dalam aqidah menunjukkan itu kesepakatan tiada khilaf tidak ada perselisian sedikit pun di antara para ulama sunnah dan aimatu din imam-imam ulama kita dari masa sahabat tabi'in dan yang selanjutnya hal itu mereka tuangkan dalam kitabnya di antara para sahabat antara lain Abdullah Ibnu Umar Ibnu Al-Khathtab radhiyallahu taala an di Bukhari beliau menulis Anni uqirru bisam'i wa ta'ali abdillah Abdil Malik Amiril mu'minin Aku Dengan ini Ikrar Menetapkan Untuk siap taat Untuk selalu patuh Kepada Abdul Malik bin Marwan Khalifah yang naik di zaman itu dan itu yang beliau sampaikan pula Kepada segenap anak-anaknya dan keluarganya Untuk mematuhi Dan mentaati Khalifah yang ada Abdul Malik bin Marwan Karena itu menjadi kesepakatan muslimin di zamannya Dan beliau catat Beliau tulis Wain Nabaniyah kat akar bimisli dalik dan semua anak-anakku tanggungjawab seorang Bapak semua sama ikror menyampaikan dan menetapkan hal yang serupa memberikan bayatnya ketaatannya kepada khalifah yang ada. Demikian contoh Dari para ulama' salaf Dari zaman Para sahabat Sampai a'imah yang di bawah mereka Imam Syafi'i Rahimahullah Beliau mengatakan Barang siapa, siapapun yang berkuasa menjadi pemerintah dan disepakati, ya orang tahu dia sebagai pemimpin dan berkuasa. Dia yang terpilih, maka dia adalah khalifah dia adalah pemimpin yang wajib untuk ditaati. Itu pula Yang disebutkan oleh Hafid Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah Bahawa ijma' Kesepakatan fukoha Ulama Islam Tentang wajibnya Ketaatan kepada pemerintah yang berkuasa Wajibnya berjihad bersama mereka Jika mereka minta Jika mereka ajak mereka serukan Kepada muslimin untuk berperang Dan ketaatan kepada mereka Itu lebih baik Dibanding Menentang Dan keluar dari Ketaatan Kepadanya Karena dengan Ketaatan kepada mereka Terjaga nyawa Terjaga darah tidak ada yang tertumpah dengan sia-sia aman damai tanpa ketaatan ini yang ada kekacauan dan seperti yang sering terjadi terjadi chaos pertumpahan darah, korban dari pihak sana, dari pihak sini tidak sedikit bahkan mati, karenanya sia-sia di atas apa dia mati untuk apa dia mati karena apa nyawa, yang menjadi taruhan Demikian kesepakatan A'imma Itu pula yang disebutkan oleh Al-Allama Abdul Latif bin Abdul Rahman Rahimahullah Bahawa ulama' semenjak dulu Salaf Pendahulu-pendahulu terbaik kita Dari sahabat, nabi Dabi'in Karena mereka toladan kita Siapa yang kita contoh kalau bukan mereka Abu Bakar, Umar, Osman dan yang selain mereka bersamanya Mereka tolak dan kita Orang yang pantas dan bahkan harus kita tiru, kita ikuti Generasi terbaik yang dipuji Allah dan Rasulnya Mereka sepakat ketaatan kepada penguasa yang ada yang memerintah dan hukum-hukum mereka dianggap sah tidak ada yang berselisih satupun dari mereka tidak hanya itu mereka sepakat pula larangan untuk keluar dari ketaatannya dengan menentang, melawan berontak Walaupun bahkan Walaupun para pemimpin itu Ada kefasikannya Ada kedolimannya Selama itu belum mencapai Kufur bawah Kekufuran yang jelas-jelas nyata Kekufurannya Dan Penjelasan mereka dalam kitab-kitab Viking -kitab mereka banyak tentang hal itu. Selain daripada itu pula, Aima saat kita melihat <tuh> sejarah dan biografi mereka banyak terjadi gejolak di masa mereka masa-masa itu fitan banyak terjadi peperangan, perebutan kekuasaan, khalifah yang satu dengan khalifah yang lain. Hampir di masa-masa mereka sering terjadi yang demikian. Tetapi yang lebih penting bagi kita, bahwa di zaman itu, banyak a'imah Banyak ulama Islam Masih ada Ini yang lebih penting bagi kita Untuk Kita melihat Seperti apa sikap Para a'imah ini Toladan apa yang mereka berikan Contoh Kepada generasi-generasi setelah mereka kalau kita perhatikan di zaman itu ada Imam Auza'i, di zaman itu ada Imam Malik tidak ada satupun dari imam-imam Islam yang besar ini yang menyatakan menentang atau melawan kemungkaran-kemungkaran yang ada atau bahkan mengatakan lepas dari bayatnya dan ketaatannya dari pemerintahnya akan seperti disebutkan saat peralihan peralihan Khilafah Umayyah jatuh, naik Khilafah Abbasiyah, Abu Abbas as-Saffah Khalifah pertama terjadi kekejaman yang luar biasa, bahkan dikatakan dalam sejarah setelah dia kuasai Saffah dia kumpulkan jenazah-jenazah Abasiah, Bani Abbas yang sudah dibunuhi menteri-menterinya, gubernur-gubernurnya. Hasil dikumpulkan, ditumpuk-tumpuk itu jenazah. Banyak tentunya, sekian banyak orang. Ratusan. Lalu ditutupi dengan kain putih. Dan dia minta untuk disembelahkan kambing, dia buat pesta pora di atas jenazah. Makan-makan. Kecem. -makan. Tapi yang lebih penting bagi kita di zaman itu ada ulama, ada a'imah. Banyak. Ulama-ulama Islam. Tidak satu pun dari mereka yang kemudian... menentang kekuasaan yang ada melawan karena mereka yakin dan tahu perbuatan semacam itu hanya mendatangkan mabaret kerusakan akan lebih banyak korban berjatuhan nyawa kaum muslimin yang menjadi taruhan kehormatan oh, muslimah anak-anak maka mereka diam bukan diam sekedar diam menasehatkan dan mengajak kaum muslimin untuk mentaati pemerintah yang ada tentunya diantara kita atau setiap muslim tidak akan ada yang mengatakan Itu imam Ulama-ulama besar Panutan kaum muslimin Mamalik Guru besarnya Syafi'i Auza'i Sufyan Beno Yaina Sufyan, tauri, dan tauri Selain mereka banyak Tidak akan ada yang berani mengatakan Itu karena mereka pengecut saja Karena mereka tidak berani Karena Mereka pecundang Mereka orang-orang mulia Menjadi panutan Dan tolah dan bagi umat ini Tidaklah mereka berbuat Kecuali karena itu yang maslahat Bagi umat Sehingga Umat tetap Damai Negeri tetap aman terjadi gejolak di antara penguasa yang satu dengan yang lain saja tapi keumuman kaum muslimin dan rakyat masyarakat yang ada dalam keamanan nyawanya terlindungi Imam Malik saat Abu Abbas awal-awal Naik Jadi khalifah He, Dari Salah satu keputusan yang dia ambil Dia mau menguji Tekad dan Kesungguhan Orang-orang Yang baikat kepadanya Bahawa tentaranya, Bahawa yang baikat Dia harus Menceraikan istrinya Sehingga gak akan baik Kecuali yang betul-betul Serius Sehingga istrinya pun dia ceraikan Itu yang dia mahukan Orang pada bingung Gelisah istri yang masih dia cintai Maka mereka tanyakan kepada Imam Malik Bagaimana ini kami bingung Taga Imam Malik itu cerai Mukrah Perceraian yang dibawa paksaan. Tidak teranggap, tidak jatuh. Karena kalian dipaksa, bukan mau kalian mencerai istri kalian. Tersampaikan fatwa Imam Malik ini dengan redaksi lain kepada Khalifah, Abu Abbas bahwa Imam Malik menentang baikat kepadamu. Kalau enggak setuju, adalah bukan teksnya enggak demikian. Al-Muhim, karenanya Imam Malik ditangkap, dipenjara dan disiksa sekian lama. Setelah beberapa waktu, dia dibebaskan setelah melewati siksaan dan ada penjara orang pada penasaran dan ingin tahu bagaimana imamnya, ulama nya yang mereka muliakan, mereka cintai, diperlakukan seperti apa oleh khalifah. Mereka tanya bagaimana Imam Malik, bagaimana engkau di penjara, apa yang terjadi, diperlakukan seperti apa? Imam Malik tidak ingin memicu kondisi yang negatif. Tidak ingin bergesernya keamanan. Tidak ingin tercabut dan hilangnya kedamaian kalau beliau cerita apa adanya, orang akan marah. Ulama-nya diperlakukan begitu. Tak akan terima. Mereka akan keluar melawan dan. Berontak kepada Khalifah. Dan itu tidak diinginkan oleh Imam Malik. Keamanan. Maka Imam Malik. Rahimahullah hanya mengatakan. Jawaban beliau yang. Pantas ditulis dengan tinta emas. Lalu katakan Isa qul lumayu arafu Tidak semua yang diketahui itu bisa diceritakan. Tidak semua yang diketahui bisa diceritakan, bisa disampaikan. Hanya itu jawaban beliau. Beliau dusta juga enggak mungkin. Saya dihormati, saya dijamu dengan baik Gustah Tapi dengan apa adanya cerita Akan menjadi provokator Jelas Kedua-duanya tidak diinginkan oleh beliau Maka itu jawaban beliau Tidak semua yang diketahui bisa diceritakan Maka orang hidup dengan seperti apa adanya, enggak ada gejolak, tetap dalam kedamaian dan keamanan, negeri pun tetap jalan kebesaran hati dan contoh dari para ulama Islam, ulama imam-imam kita yang agung dan mulia. Hadirin sekalian Khuani Rahmani Warahmatullahi Wabarakatuh Perkara Yang juga Sangat penting untuk kita fahami dan kita jaga Adalah syariat ini syariat yang mulia ini Islam yang kita cintai mengajarkan kepada kita bersabar dan kesabaran itu ciri dan sifat seorang mukmin membedakan dia dari yang lain punya kesabaran riwayat hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kesabaran itu sampai pada tingkat mutawatir karena begitu banyaknya firman Allah di dalam Al-Qur'an tasbir kama sabar ulul azmi minar rusul bersabarlah engkau Sebagaimana para Rasul dari Ulul Azmi. Mereka bersabar. Tolak dan bagimu. Mereka. Contoh. Bagimu. Ulul Azmi saja bersabar. adalah mereka nabi-nabi dan Rasul yang mulia. Maka lebih-lebih kalian harus wajib bersabar. Atas segala yang kalian hadapi. Terpait apapun itu Sabar Wasbir ala asabak Juga Wasiat Luqman Kepada anaknya Sabarlah Atas musibah Yang menimpa padamu Apapun itu bentuknya Kejelekan Dan kondisi yang tidak kamu senangi Sabarlah Bersabar Itu yang Allah ajarkan dalam banyak ayat-ayat Quran Sekali lagi Toladan dari para ulama salaf Panutan kita Didiwayatkan oleh Ajuri dalam kitabnya Syariah Dari Umar Ibn Yazid Aku mendengar Hasan Al-Basri Imam Tabiin di zamannya Ketika Di zaman Yazid Ibn Muhallab Seperti tadi zaman itu banyak fitnah peperangan, pembantaian Di zaman itu beliau sempat didatangi oleh beberapa orang minta izin atau ngajak untuk kita harus gerak nggak mungkin kita diam kita harus melawan kita harus mengingkari kemungkaran ini banyak korban banyak nyawa maunya ngelawan menentang pemerintah yang ada karena dianggap zalim Maka Hasan Al-Basri menasihatkan kepada mereka untuk menetap di dalam rumahnya. Untuk mengunci, menutup rapat-rapat pintu dan jendela rumahnya. Sabar. Kata Hasan Al-Basri, demi Allah. Kalau saja seandainya manusia umat ini sabar menghadapi cobaan berupa penguasanya yang zalim, tejam, tidak akan lama Allah yang akan membela mereka. Kalau saja mereka sabar. Allah sendiri yang akan menyelesaikan. Tetapi problemnya mereka tidak sabar. Mereka tergesa-gesa, terprovokasi untuk angkat senjata, melawan, keluar. Rontak, demo. Karena mereka pasrah dan lebih percaya Kepada kekuatan mereka Maka Allah pasrahkan pada diri mereka sendiri Dan dengan itu Mereka tidak mendatangkan hari Yang lebih baik dari yang sebelumnya Dan itulah yang terjadi <tuh> Mereka sangka dengan Cara mereka itu akan membenahi akan terjadi yang lebih baik ternyata sebaliknya gak ada hari kecuali yang kemarin lebih baik dari yang sekarang Allah menceritakan tentang Bani Israel wa tamat kalimatu rabbikal husna ala Bani Israel bima sabaru Wadamarna maka najatnau Fir'aun, Fir'aun wa kaumuh, wakakanu yarishun, karena kesabaran bani Israel bersama Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya tentunya sebelumnya dalam tekanan, taulah kita kisahnya bagaimana, dikejar-kejar Fir'aun, dibunuh anaknya lahir laki dalam kekejaman Fir'aun mereka hidup tapi mereka diperintah sabar diajari Nabi Musa untuk sabar tidak lama waktunya kekuatan dahsyat kekuatan power yang luar biasa yang dimiliki Fir'aun Allah sendiri yang hancurkan ditenggelamkan ke tengah lautan Karena sabarnya Tetapi Ketika umat itu Tidak sabar Lebih percaya Dengan kemampuan mereka sendiri Allah lepaskan Allah tidak akan Bela mereka Karena mereka Bukannya percaya kepada Allah Bukannya memasrahkan urusannya kepada Allah, tapi kepada tenaga mereka sendiri. Maka yang ada hilang keamanan negeri, hilang rasa damai dalam hidup. Wallahu a'lam. Nasihat Hasan Al Basri, ketahui kejahatan penguasa kezoliman penguasa itu hukuman dari Allah hukuman karena kemaksiatan kalian juga karena kemungkaran dan kemaksiatan yang ada di masyarakat masyarakatnya seperti apa kita tahulah Sehari-hari hidup dalam maksiat. berlumuran dosa. Yang panggung ini, yang panggung itu. Belum lagi yang komer, belum lagi yang narkoba. Belum lagi yang zina, belum lagi sekian kemaksiatan di tengah-tengah masyarakat. Adanya pemimpin yang kejam Yang zalim, Pengis Hukuman Allah Atas kemaksiatan mereka sendiri Kata Hasan al-Basri Dan hukuman Allah Tidak bisa dihentikan dengan kekuatan Tidak bisa kamu mau patahkan itu hukuman Dengan senjatamu Dengan masa yang kamu miliki tidak bisa dengan kekerasan Hanya bisa dihentikan Dengan tobat Dengan istighfar Dengan ikhlas Menjauh dari dosa Hanya dengan itu Hukuman Allah akan Allah cabut Allah angkat dari mereka Banyak-banyak bertobat Insurpeksi diri Agar negerinya damai Aman, sentosa Bukan dengan Anarki dan kekerasan Makna yang Hasan sebutkan Itu pernah dikatakan oleh Hajjad bin Yusuf pemimpin atau panglima perang di zaman itu yang dikenal kez jam minta ampun banyak membantai orang di zaman-zaman itu fitnah Hajjaj bin Yusuf makruf kejamannya Kejahatannya kata Malik bin Dinar Hajjaj Pernah menyampaikan kepada mereka Penduduk bufah ya. Atau yang sekitarnya Setiap kalian Melakukan dosa Maksiat Maka setiap itu pula Allah Menghukum kalian melalui Penguasa kalian Diberikan penguasa ya tidak seperti mereka harapkan Penguasa yang mereka benci Tidak mereka senangi Penguasa yang kejam Penguasa yang Golem sudah Hukuman dari Allah Saat kalian banyak bermaksiat Kepadanya bahkan Hajat katakan ketika disampaikan kepadanya kamu banyak melakukan ini pembunuhan pembantaian kamu dan kamu maka kata Hajat benar aku ini hukuman Allah bagi ahlul Irak di zaman itu karena mereka banyak melakukan kesesatan, muhdatah, dan berapa banyak kemaksiatan di sana, jahmia, muadzzilla, belum lagi kemungkaran dan maksiat yang lain dari sana banyak tumbuh. Aku hukuman Allah bagi mereka kata hajj Makanya saat Imam Hasan al Basri mendengar salah satu dari mereka karena kesal dan cengkelnya mendoakan jelek kepada penguasanya kepada hajat ini terutama Allah mudah-mudahan hancurkan hajat, jauh Allah binasakan hajat, Allah hajat, laknat hajat ini jelek sudah. Maka nasihat Hajjah, nasihat Hasan Al Basri kepadanya, jangan kamu lakukan seperti itu. Karena kalau kalian sadari, semua ini tidak terjadi kecuali dari diri kalian sendiri. Aku khawatir kalau Hajatnya mati karena doa kalian atau dia dilengserkan dipindah tugaskan mungkin yang sebagai gantinya akan lebih kejam lagi darinya ya, tentu maka nggak ada gunanya dan tidak ada benarnya kalian mencela dan mencaci maki penguasa kalian nasihat. Berharga dari seorang imam Dari ulama-ulama salaf kita Dan memang syariat Melarang kita untuk mencela Dan membongkar aib dan kesalahan Penguasa kita yang memerintah Kalau kita perhatikan Firman Allah, wa ma'al shobakum min musibatin fabi makasabat aidi kum wa ya'fu'an ya kethi. Apapun musibah yang menimpa kalian itu akibat ulah kalian sendiri, termasuk kejahatan kezoliman penguasa termasuk adanya penguasa yang lebih mementingkan kepentingannya sendiri mengabaikan kepentingan rakyatnya termasuk mahalnya naiknya harga Ibu emn naik, sembako naik, ini segala-galanya naik. Itu semua musibah yang tidak diharapkan, tentunya, enggak disenangi. Tapi pertanyaannya, kenapa bisa terjadi? Apa sebabnya? Ma'asobakum min musibatin. Fabi maka sahabat Aidikum tidak akan terjadi musibah kecuali ulah kalian sendiri. Boya afuan ketis dan masih terlalu banyak yang masih Allah ampuni dari kalian. Kalau orang tidak ada imannya, nggak mau mengkoreksi dirinya. Selalu dan selalu kritikan atau celaan itu dibidikkan kepada satu arah pemerintah saja Pemerintah berarti begitu, pemerintah begitu Gak baik cermin pada dirinya, kenapa itu terjadi Beda seorang mukmin dengan yang tidak beriman di Bukhari Muslim, dari hadis Ibn Abbas, Rasulullah SAW bersabda, Man ra'a min amirihi shay'an yak rohuhu fal yasbir. Fa'innahu man faraqal jama'ata syibran famata famitatun jahiliyya. Barang siapa yang mendapati Dari penguasanya Sesuatu yang dia benci Tidak dia senangi Tidak terima dia Karena memang jelek Dia merasa ini tidak adil Dia merasa ini hak mereka yang tidak diberikan Memang kejelekan Memang sesuatu yang dia tidak senangi Perhatikan Wasiat dan bimbingan Rasulullah S.A.W Barang siapa yang melihat dari penguasanya Sesuatu yang tidak dia senangi Apa yang harus dia lakukan? Solusinya apa? Kan itu yang penting jadi pertanyaan Saat orang mendapati sesuatu yang dia anggap Ini gak adil Ini gak fair Ini kami terdolimi kami dirugikan, itu hak kami yang tidak diberikan. Sesuatu yang tidak kamu senangi, kalau kalian melihat sesuatu yang tidak kamu senangi dari penguasamu, apa yang dilakukan? Demo, teriak-teriak, long march, kumpul sana kumpul di sini, mogok makan, mogok minum, mogok kerja. yang Rasulullah wasiatkan pada umatnya jika melihat itu fal yasbir bersabarlah nasihat rasul nabi yang kita muliakan kita imani kita taati bersabarlah sabar karena yang keluar menyalai penguasanya Kalaupun hanya sejengkal dan dia mati maka matinya mati jahiliyah di muslim riwayatnya begini lafadznya man min amirihi syai'an falyasbir alaihi barang siapa yang tidak menyenangi dari penguasanya sesuatu Ada yang tidak dia senangi Maka hendaklah dia bersabar al hadis. Itu bimbingan Rasulullah Sehingga ada solusi bagi muslimin, bukan gak ada Apa solusinya? Ya sabar Bersabar apapun itu yang kamu hadapi. Juga di Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah katakan innaha satakunu ba'di atharah wa umur takrahunaha. Setelah ku nanti kalian akan mendapati Asaroh Asaroh itu Penguasa Pemerintah Yang Mementingkan Keuntungan dirinya sendiri Hanya Menguntungkan dirinya Entah itu Dengan cara KKN Dengan cara yang lain yang jelas Dia yang untung Rakyatnya bawahannya dalam keadaan susah taat, Paid hidupnya Sulit Kemiskinan di sana sini Dan Rasulullah kabarkan Akan terjadi memang Dan itu tanda kenabian Benar terjadi seperti yang Rasulullah kabarkan Tapi yang lebih penting adalah solusi yang Rasul berikan. Obatnya apa? Penyakit ada, diagnosa ada, ujung yang ditentukan <tuh> resep obat untuk menyembuhkan itu akan ada asaroh dan perkara yang kalian tidak akan senangi dari pemimpin kalian. Kalian kesal melihatnya, kalian benci mendengarnya, sakit hati. Kok begini? Kenapa kok seperti ini? Perkara yang tidak kalian senangi. Mendengar itu para sahabat tanya ke Rasulullah, karena mereka peduli dan ingin selamat agamanya. Ya Rasulullah sama tak muruna. Kalau kami mendapati ada penguasa seperti itu yang memerintah kami. Apa yang harus kami lakukan? Apa nasihatmu untuk kami? Kan itu yang diharapkan. Bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kau perintahkan untuk kami? Apa yang harus kami perbuat? Kondisi seperti itu. Kalau maka Rasulullah katakan. Tu adunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum tunaikan yang menjadi Kewajipanmu tunaikan tetap apa kewajipan kita yang diwajibkan Allah dan rasulnya mentaati pemerintah kita itu diwajibkan kepada kita Menghormati mereka Itu yang diwajibkan kepada kita Mematuhi mereka dalam kemarupan diwajibkan Tunaikan kata Rasulullah Tetap Dan mintalah kepada Allah Mintalah kepada Allah yang itu menjadi hak kalian Kalian merasa dirugikan oh gak diberi Itu hak kami Apa yang kamu lakukan Maksa dimu Minta kepada Allah Doa Masa dengan doa saja Iya dengan doa Dan ini Rasulullah yang katakan Bukan saya Nabi kita Hadis di Bukhari Muslim Mintalah kepada Allah Jangan kamu maksa Orang-orang yang melakukan Itu karena mereka maksa Harus kami dapati Harus sehingga demo turunkan harga Harus begini, harus begitu, nuntut Rasulnya menyuruh minta kepada Allah Bukan paksa dia pemerintahmu Untuk menuruti kemauanmu Perhatikan konteks hadis awal per awal. Saat kapan itu Rasul lakukan? Rasulullah sampaikan, penguasa yang zalim yang mementingkan kepentingan menguntungkan mereka sendiri, mengabaikan rakyatnya. Perkara yang tidak akan kalian senangi. itu kondisinya. Seperti yang kita alami, dialami oleh kaum muslimin di banyak negeri. solusinya apa yang harus mereka lakukan tetap tunaikan kewajibanmu minta kepada Allah yang itu menjadi hakmu kesalahan mereka tidak menjadi dalih bagimu untuk juga berbuat salah akan jangan kamu katakan pemerintahnya zalim kok kita hormati penguasanya kejam jahat seperti itu kok kita masih taati Itu kewajiban yang Allah dan Rasul perintahkan kepada kita Fa 'alaykum ma humiltum wa 'alayhim ma hummil Rasulullah wasallam pula mengingatkan Alaikum mahum miltum Kepada kalian apa yang diwajibkan atas kalian di pundak kalian Yang diwajibkan atas kita untuk kita pikul Adalah tadi Mentaati pemerintah kita Menghormati mereka Mendoakan baik bagi mereka Semoga Allah beri mereka hidayah Semoga Allah beri mereka taubih Semoga Allah beri mereka pendamping yang baik, dan seterusnya. Wa Wa'alehi ma'hum milu. Dan bagi mereka, pemerintah kalian, apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab mereka? Untuk mengayomi rakyatnya, menjaga rakyatnya, memberi yang maslahat terbaik bagi rakyatnya, Masing-masing punya tanggung jawab Kita punya tanggung jawab, kewajiban Mereka pun punya tanggung jawab dan kewajiban Masing-masing Kalau yang ini tidak menjalankan kewajibannya Bukan berarti kita pun boleh meninggalkan kewajiban kita Kita akan dosa dan dituntut di umul kiamah kelab Tanggung jawab di hadapan Allah Maka tetap tanggung jawab kita yang menjadi kewajiban kita tunaikan yang menjadi hak kita minta kepada Allah doa mintalah kepada Allah makanya kata Imam Nawawi dan beliau ulama besar Syafi'i, kata Imam Nawawi hadith menganjurkan sangat untuk orang itu mau taat, patuh tetap hormat mentaati pemimpinnya walaupun golem walaupun kejam diberikan haknya untuk ditaati dihormati jangan kita keluar menentang dan melawannya sekaligus kita bertadarun merendah diri menghamba kepada Allah banyak-banyak doa kepadanya agar kita diselamatkan dari kejahatannya, agar kita dijauhkan dari gangguannya, agar penguasa kita dibenahi, dijadikan yang soleh, peduli kepada rakyatnya. Hadis pula mengajarkan kata Ibnul 'Alam, dia juga ulama Madhab Syafi'i. Anjuran untuk orang itu Sabar Terhadap Takdir yang pahit Nah ini sudah takdir Ya sabarlah Menerima yang pahit ini Menerima apa yang Telah terjadi Yang telah ditentukan Walaupun sebabnya Karena maksiat kita kita sendiri dan itu hadis Nawawi sebutkan dalam Sahih Muslim dengan bab judul al-amr bi-sabr endah dulmulwala tuastik darhim perintah untuk umat itu bersabar atas kedoliman penguasanya. Nawawi yang sebutkan. Perintah untuk sabar menghadapi penguasa yang dolim, pemerintah yang mementingkan keuntungan pribadinya, tidak peduli dengan rakyatnya. Diperintah kita untuk sabar, banyak-banyak doa. Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ibn Abi Asim Imam Dalam kitabnya Sunnah Juga menyebutkan hadith-hadith tadi Dengan judul Bab Perintah Rasulullah kepada umatnya Untuk bersabar Ketika mereka melihat dan mendapati dari pemerintahnya sesuatu yang tidak mereka senangi. Yang Rasulullah perintahkan untuk bersabar. Terakhir sebagai penutup, di riwayat Ismaili dalam Musnad Omar Ibn al Fattah, Rasulullah Sallam katakan, ada Jibril Jibril datang kepadaku. Waqala Jibril Sangat cinta kepada Rasul Ingin baik bagi umatnya Maka Jibril sampaikan Inna ummataka Muftatanatun mimba'dika Wahai Muhammad Umatmu terfitnah setinglahmu nanti Mereka akan jatuh dalam kejelekan ada dalam kerusakan Kehancuran fakuntu min aina maka akutanya jibril dari mana itu datangnya alam ingki bali umaraihim wa qurraihim itu dari penguasa-penguasa mereka yang memerintah dan para pembaca-pembaca Qur'annya yamnaul umaraun nasal huquq hukuka fa yaslubun huquqhum fa yuftan kapan itu kata Jibril salam saat pemerintah mereka menghalangi mencegah hak mereka tidak diberikan mereka yang gak terima nuntut, minta dengan paksa maka disitulah terjadi fitnah kerusakan pertempuran chaos. Korban berjatuhan, nyawa, mati, luka-luka. Sudah -luka. seperti itu, terjadi penjarahan, terjadi. Maruh semua orang tahu. dan Jibril sudah katakan kepada Rasulullah SAW. Saat mereka menuntut dengan paksa. Kultu, maka aku tanya. Kata Rasulullah, tanya kepada Jibril. Rakai fayah selamumansalimaminhum. Bagaimana caranya orang agar selamat yang ingin selamat. Allah bil kafiy was sober dengan dua kata Jibril. Satu dengan kaf dengan menahan diri, tidak memaksa, tidak keluar. Tidak menentang, tidak melawan, dan dengan yang kedua kesabaran, dengan sabar. Fa'in qutul ladilahum al khodu. Kalau memang diberi, ya mereka ambil itu haknya. Kebetulan pemerintahnya baik hati, misalnya, kasihkan diturunkan, ya mereka terima itu memang hak mereka, mereka ambil. Tapi permasalahnya pada yang kedua, wa in manauhu tarobuhu, kalau dicegah, ditahan oleh pemerintah yang tidak diberikan, Nah, apa yang mereka lakukan? Di sini kan yang sering terjadi. Yang Jibril katakan, tarobuh mereka biarkan. Mereka tinggalkan Tidak mereka tuntut Dengan paksa Mereka minta hanya kepada Allah Seperti yang Rasulullah katakan tadi Mintalah kepada Allah Apa yang menjadi hakmu Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Hadirin jamaah sekalian, Rahimahniwarahimahumullah. Riwayat-riwayat ini semua mengajarkan kepada kita bahwasanya kedamaian, keamanan di negeri kita dalam kehidupan kita suatu yang didambakan oleh siapapun. Tidak ada orang tidak menambahkan keamanan. Tidak ada orang tidak mengimpikan dan menginginkan damai. Permasalahannya konsep untuk damai. Apa yang harus dilakukan? Agar orang damai. Agar negerinya damai, aman, sentosa. Tidak ada konsep yang benar. Tidak ada konsep yang baik Kecuali yang ada di dalam agama kita Di dalam bimbingan Quran Dan sunnah rasul Salallahu alaihi Wasallam. Beriman Beramal saleh, Ikhlas Benahi niat kita Selama ini mungkin banyak kecampuran Ternodai Dengan riak Dengan sumah Orang ingin popularitas Ingin ketenaran Ikhlas Iman Tauhid Dekatkan diri kepada Allah Tinggalkan maksiat Dosa Kemungkaran Tinggalkan dan Kalau memang terjadi Dan itu yang dihadapi Penguasa yang Golem yang tidak disenangi yang dibenci, merugikan rakyatnya, yang harus dilakukan adalah bersabar. Bersabar. Menahan diri. Dan meminta kepada Allah apa yang menjadi hak kita. Dan itu bimbingan Rasulullah dengan wahyu. وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَا إِلَّا وَهْيُنْ لُهَا tidak pernah Rasul itu berucap dengan hawa nafsunya. Namun semua itu wahyu. Yang Allah wahyukan kepada beliau. Selamat kita. Pasti. Kalau mengikuti. Ajaran wahyu. Pasti bahagia umat ini. Pasti damai negerinya. Pasti aman sentosa. Kalau saja. Mereka berpegang teguh dan mengamalkan bimbingan dan ajaran Allah serta Rasulnya. Mudah-mudahan Allah memberikan segala taufik dan hidayah kepada kita dan mukminin saudara-saudara kita dan dijadikan pemerintah kita pemerintah yang soleh diberi taufik dan hidayah kepada mereka selalu dan dijadikan mereka menjadi rahmat dan kebaikan maslahat bagi negeri, bangsa dan negaranya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.